Hey, Bismillahirahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min a'malina. May yahdihillahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la asyhadu anna Muhammadan abduhu Sallallahu alaihi wasallam wa baat dan bagi khatib billahi jami'an terakhir pembahasan kita dari masalah witir ya kalau enggak salah salat witir jadi salat witir adalah termasuk salat yang kalau di kita palu wajiz adalah termasuk salat yang paling utama dibandingkan dengan salat-salat sunah yang lain selain dari sunah rawatib adapun ulama yang lain seperti mengatakan bahwa salat yang utama adalah salat istisqa Adapun hukum sholat witr adalah sunnah muakkada, sunnah, artinya hukumnya adalah sunnah tapi pahalanya sama dengan dengan wajib. Adapun waktunya sholat witr adalah setelah sholat isak, bukan waktu isak. Jadi kalau setelah sholat isak, artinya bisa dikerjakan pada waktu maghrib, ketika seorang itu menjama antara maghrib dengan isak maka setelah itu boleh sholat witr. Adapun jumlah raka sholat witr, adapun waktunya. Itu kalau di sisi dari waktu Salat Twitter yang utama adalah di Semakin akhir Semakin baik Kenapa? Karena tingkat kesulitannya Semakin besar Maka semakin besar pula pahala yang Allah Berikan kepadanya Itu kalau dikaitkan dengan waktu Tapi kalau kaitannya dengan orang yang melakukan Maka Dikembalikan kepada orangnya Terkadang orang itu lebih utama Salat Twitter di awal malam Dan terkadang seorang itu lebih utama salat witir di pertengahan malam dan terkadang seseorang itu lebih utama di akhir malam kalau dia bisa bangun di akhir malam maka itu adalah lebih utama tapi kalau tidak bisa bangun di akhir malam maka salat witirnya di awal malam, sebagaimana Nabi Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar dan Umar, kapan kamu salat witir wahai Abu Bakar, Abu Bakar menjawab saya witir dulu baru tidur kalau Umar, saya tidur dulu baru Artinya kalau Abu Bakar Witir itu dikerjakan di awal malam Kalau Umar dikerjakan di akhir malam Berapa jumlah rakaat sholat witir? Jumlah rakaat sholat witir adalah minimal 1 Maksimal adalah 11 rakaat. Jadi itu sholat witir Minimal 1 maksimal adalah 11 rakaat. Sehingga nanti sholat malam itu Berapa jumlah rakaat untuk sholat malam? itu masalah hilaf diantara para ulama ya kan. Ada yang mengatakan tidak ada batasan jumlah nanti. Kenapa? Karena witir saja sudah 11. Kalau witir saja sudah 11, lah salat tarawihnya jam berapa rakaat? Ha? Berapa rakaat untuk salat? Kalau witirnya 11. Kan dikatakan minimal witir itu adalah 11, maksimal adalah 11 rakaat dan semuanya pernah dikerjakan oleh Nabi SAW Nabi SAW pernah mengerjakan salat witir 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat Tujuh rakaat, kemudian sembilan rakaat dan sebelas rakaat. Adapun tata cara, tata cara adalah satu satu rakaat witir itu adalah satu satu tahiyat satu salam. Jadi kalau satu rakaat satu tahiyat satu salam. Satu rakaat tahiyat kemudian salam. Kemudian kalau tiga, Adapun tata cara tiga rakaat witir tiga rakaat witir itu ada dua. Ada dua, tiga rakaat sekaligus rakaat yang ketiga tahiyat kemudian salam. Itu tata cara yang pertama. Tata cara yang kedua adalah dua satu. Jadi dua satu dua rakaat pada rakaat yang kedua tahiyat kemudian salam. Kemudian satu rakaat satu tahiyat satu salam. Itu untuk witir yang tiga rakaat ada dua tata cara. Adapun yang lima Witir yang lima tata caranya cuma satu. Tata caranya cuma Satu yaitu pada rakat yang kelima tahiyat kemudian salam Itu kalau witirnya Lima, kalau witirnya tujuh Tujuh dan sembilan itu sama Ada dua tata cara Tujuh dan sembilan Itu dua tata cara e, Witirnya Yang pertama Pada rakat yang kedelapan pada, e, Kita ambil yang tujuh Kalau tujuh rakaat Pada rakat yang keenam Tahiyat awal Pada rekat yang ke enam Tahiyat awal Kemudian berdiri rekat yang ketujuh Kemudian tahiyat lagi Baru kemudian salam Itu adalah apa Untuk yang mitir tujuh Mitir yang sembilan juga demikian Pada rekat yang kedelapan Tahiyat Kemudian berdiri Pada rekat yang kesembilan Tahiyat Kemudian salam Itu yang witir tujuh dan sembilan Adapun pun witer yang sebelas Witirnya sebelas tidak ada kevia kecuali Dua, dua, dua, dua, dua, satu Jadi dua kalinya lima kali, satu Atau dua, dua, dua, dua, dua, tiga Tapi yang lebih utama adalah dua dua dua dua satu itu yang kalau witirnya 11 itu witir sebelas. Itu yang ada pun bacaan pada sholat witir adalah rakaat yang pertama tentunya membaca sabi semarobika rakaat yang kedua halataka dan yang eh kulial kafirun dan rakaat yang ketiga adalah ulul ahad sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witri wa qul yal wa qul huwallahu ahad bi rakatin rakatin kemudian yang sunnah pada salat witir itu adalah kunut kunut pada salat witir adapun kunut pada salat witir juga masalah khilaf diantara para ulama eh, tapi yang jelas pada setiap kunut pada salat witir boleh Kunut, Sunnahnya adalah kunut Baik itu di awal Ramadan Maupun di sampai di akhir Ramadan Karena ada yang berpendapat Sepuluh hari terakhir di bulan Ramadan Dan Ada juga yang mengatakan Pertengahan Ramadan Ada juga yang mengatakan dari awal Ramadan Tapi, Yang jelas kunut pada sholat wittir Adalah termasuk yang sunnah Karena kunut itu ada Kunut yang di Macamnya kunut itu kan ada ee, Ada dua ada kunut yang disyariatkan dan ada kunut yang tidak disyariatkan. Adapun kunut yang disyariatkan itu ada dua, yaitu kunut pada solat witir. dan yang kedua adalah kunut pada eh, solat apa namanya kunut nazila. Adalah kunut nazila. Artinya kunut nazila itu adalah eh, doa yang dipanjatkan ketika kaum muslimin tertimpa bencana atau tertimpa musibah atau peperangan. Jadi itu adalah pak itu konot nazila, nazila artinya perkara-perkara yang artinya musibah-musibah yang datang atau bencana-bencana yang datang. Kemudian adapun kunut yang tidak disyariatkan adalah kunut pada sholat subuh, Kunut menghususkan hanya pada sholat subuh. Kalau kunut menghususkan hanya pada sholat subuh maka itu tidak disyariatkan. Ini pendapat yang paling kuat dari para ulama. Adapun yang berpendapat kunut pada solat subuh itu tu ada dua, Imam Malik dan Imam Maschafi. Imam Malik dan Imam Maschafi mengatakan sunnahnya kunut pada solat subuh. Tapi pendapat yang kuat Allah Taala adalah kunut pada solat subuh kalau dikhususkan itu adalah termasuk bid'ah. Kenapa? Karena ada riwayat yang menunjukkan adalah bah seorang Tabiin dia berkata kepada bapaknya Ya Abdi Soleh, takal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau pernah solat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau juga pernah di belakang solat di belakang Abu Bakar As-Siddiq. Pernah juga solat di belakang Abu Umar, Ustman dan Ali. Apakah nujuk nutun? Apakah mereka itu kunut pada solat subuh? Kemudian oh, bapaknya berkata, Ya Bunaya, hafaz mudath. Wahai anakku, itu adalah bid'ah. Itu adalah bid'ah. Ada lagi yang Dan di kalangan Mohon maaf di kalangan Orang-orang yang Mengatakan bahwa kunot itu disyariatkan disunnahkan Bahkan mereka mengatakan bahwa kunot itu Orang yang tidak kunot subuh itu sumbing Orang yang tidak kunot subuh itu sumbing Ketika saya tanya dalilnya mana Tidak tahu Mereka hanya menemukan dalam kitab-kitab mereka tapi tidak ada satu pun dalil. Saya bilang uh, itu ucapan siapa? Ucapan Nabi atau ucapan Qiyaya atau ucapan ini. enggak Mereka juga enggak bisa. Mah. Kalau itu ucapan atas nama Nabi dan itu adalah kebohongan. Karena Nabi SAW tidak pernah mengatakan satu pun riwayat. Mengatakan orang yang tidak kuno subuh itu sumbing. Itu enggak ada. Tidak ada riwayat sama sekali. Jadi apa namanya. Jadi. Uh, yang jelas, ketika saya tanya ini riwayatnya ada gimana? Abu Thalib Al asjai yang mengatakan ya Abu Naiyah ada Terus tanggapan antum terhadap pada sini gimana? Dia enggak bisa jawab. Ia kan. Artinya apa? Ini jelas-jelas ada nasnya ada dalilnya mengatakan bahawa kunut sumbi itu adalah bid'ah. Tapi mereka membawakan bahawa orang yang tidak kunut itu adalah sumbing, tapi tidak punya dalil sama sekali. Tidak punya dalil sama sekali dan ini termasuk. Uh, musibah yang ada pada umat ini dan hampir kebanyakan orang-orang yang menggunakan akal itu semuanya adalah apa semuanya mereka akhirnya uh, kalau kita bahasakan itu bahasakan itu adalah apa mereka sama sekali tidak punya sadaran sama sekali contoh misalnya ketika kita mengatakan musik itu adalah haram mereka mengatakan musik itu adalah boleh. Iya kan, musik itu adalah boleh dengan alasan bahwa musik itu kan terdiri dari tiga unsur. Musik itu terdiri dari tiga unsur. Yang pertama adalah unsur apa? Ada suara, ada nada, ada irama. Jadi kalau dia katakan musik itu ada suara, ada nada, ada irama, maka dia katakan kentut itu adalah haram. Kenapa? Karena kentut itu ada suara, ada nada, ada irama. Iya kan? Maka apa namanya? Dia mengharamkan lah. Saya katakan tape itu masalah tidak perlu di ini. Tapi ketika kita tanya terus musik yang haram itu yang bagaimana menurut tanda, ya kan akhirnya nggak bisa jawab. Nah terus yang kedua mau dikemanakan dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah tentang haramnya musik, juga nggak bisa jawab. Itu aja. Intinya adalah penolakan terhadap dalil. Intinya adalah hampir semuanya yang berbicara masalah haramnya rokok. Ketika dia bicara masalah haramnya rokok, kemudian mereka begitu ada yang berbicara tentang haramnya rokok langsung ngambil rokok disulut kemudian dia mengatakan ada yang lebih berbahaya daripada rokok yaitu nasi karena nasi itu kan kalau apa membuat orang jadi banyak orang kena penyakit stroke banyak kena penyakit ini kan dari nasi karbohidrat ya kan kalau rokok kan nggak ada dia mengatakan apa yang menyebabkan rokok berbahaya itu kan kata siapa ya kan kata siapa akhirnya di mereka mengatakan rot nasi itu bisa lebih berbahaya daripada bahkan ada yang mengatakan es itu lebih berbahaya daripada daripada rokok RS RS itu banyak penyakit yang ditimbulkan dari RS kemudian ada yang mengatakan nasi lebih berbahaya daripada karena sekarang kan banyak orang keto ya kan karena tidak makan nasi karena nasi itu penyebab jantung penyebab ini penyebab ini macam-macam kenapa kok tidak diharamkan nasi ini ini kekeliruan akal mereka, akal mereka sebenarnya kalau kita mengatakan akal mereka itu sebenarnya sudah tidak tidak apa namanya, tidak bisa menjangkau. Pertama, antara rokok dengan nasi dibedakan itu kan kias yang batin. Itu sudah kias yang batin. Rokok dengan nasi kok disamakan enggak bisa. Rokok haram, nasi itu halal enggak bisa di enggak bisa dibandingkan. Yang kedua, ketika kita tanya bagaimana dalil tentang Al-Qur'an dengan har Dalil Al-Quran dan As-Sunnah tentang haramnya rokok juga enggak bisa. Lalu terus rokok yang yang halal itu yang gimana? Yang haram itu yang gimana? Yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mengatakan rokok itu haram itu terus jenisnya yang kayak apa? Yang haram. Akhirnya juga enggak bisa menjawab. Artinya orang-orang seperti ini itu terlalu memaksakan dalil, terlalu memaksakan akalnya untuk menyatakan sesuatu yang akhirnya semua dalil itu dia tolak. Apa saja bentuknya yang haram? yang diharamkan oleh apa namanya kalangan para ulama alusunaw wal jamaah mereka mengatakan bahwa itu adalah boleh, ikan banyak boleh seperti zikir berjamaah. Ketika ditanya tentang dalil tentang zikir berjamaah, apa namanya akhirnya mereka ini digini dibawa ke sini dibawa ke sini diperintir, iya kan? Lah terus dalil itu mau diapakan? Nah itu aja. mestinya seorang muslim itu adalah ketika menerima dalil adalah apa? Al-Iqrar al wal al wal-Ith'an Al-Iqrar wal-Ith'an Artinya pengakuan dulu, bahwa ini saya terima hadis Samina wa wa'atana terhadap dalil ya. Jadi akal kita yang tidak sesuai Akal kita yang harus tunduk kepada Dalil bukan dalil yang harus tunduk kepada Akal Termasuk di dalamnya adalah kunut Ketika kita tanya kunut subuh Dengan hadis ini mereka juga tidak bisa jawab. Mereka lebih memilih perkataan Perkataan orang ketimbang perkataan Dalil Ya kan? Lebih memilih Kiai-nya mengatakan orang yang enggak kunut itu sumbing ya kan? Sementara kita mengatakan uh, Kunut subuh itu adalah bid'ah Hadza muhdas dengan dalil Dengan hadis ini Hadza muhdas dan hadis itu sahih disebutkan dalam kitab-kitab fikir Dalam uh, kitab bulugul maram Misalnya Tapi mereka juga akhirnya apa Menolak hadis ini Tapi mereka tetap kunut Dan itu satu jadi artinya apa dalil itu lebih lebih apa mereka lebih banyak menolak kepada dalil. Taib dan kunut ini boleh dikerjakan sebelum ruku dan boleh dikerjakan sesudah ruku. Artinya sebelum ruku boleh dikerjakan kunut dan kunut itu dikerjakan sebelum ruku atau sesudah ruku. Sebagaimana disebutkan dalam hadit apa namanya dari hadit dari Ubay bin Ka'ab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanaatu fil witri ruku'. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qunut witir itu sebelum ruku'. Dan juga sesudah ruku', itu juga ada ada riwayat yang menyebutkan. Sebagaimana hadis dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala an. Adapun bacaan doa kunut ya sebagaimana bacaan doa kunut yang sering kita dengar, Allahummahdini fiman hadait wa'afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait Mubarik liman atait wa kin sharra wa inna ka takdi wa la wa innahu la walait tabarak tarabbana wa ta'ala. Cuma mereka menambahkan dengan kalimat selawat kepada nabi. Ah dan itu sebenarnya juga tidak ada. Tidak ada apa namanya tambahan-tambahan yang uh, disebutkan dalam dalam kunut uh, kunut pada salat Twitter Wallahu taala a'lam. Jadi sebagaimana dikatakan juga di Kitab ini bahwa kunut pada sholat subuh itu termasuk bedah karena sudah jelas dalilnya ya kan dalilnya ada dari Abi Malik al Asyaih. An Abi Malik al Asyaih saat dimonitori kalakul tuliabi saya pernah berkata kepada bapakku ya abati inna kakaknya soleh khalfa Rasulullah Sallam. Engkau pernah sholat di belakang Rasulullah, engkau pernah sholat di belakang Abi Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya kan? Ha, Nabil Kufa di negeri Kufa. Nahwa min homsis sekitar lima tahunan. Engkau pernah sholat di, ber, ber, di belakang mereka selama lima tahunan. Apakah nuyak nutu nafil fajar? Apakah mereka kunut pada sholat subuh? Kalayah bunaya, aibunaya muhdath. Wahyana aku itu adalah muhdas. Maksudnya muhdas itu yang dibuat buat atau yang dia adakan. Nah, ada yang menghilangkan. Kalau dihilangkan aibunaya muhdas, dihilangkan muhdas. Berarti mereka apa? Engkau pernah salat di belakang Rasulullah, pernah salat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka semuanya kunut subuh. Mereka membuang aibunayya muhdats. Itu kalau mereka membuang, nah mereka mengatakan bahwa mereka kunut subuh. Nah ini eh, itu lebih berbahaya lagi kenapa? Karena mengatasnamakan kepada nabi padahal itu bukan berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah qiyamul lay Salat malam Qiyamul lay adalah sunnah mustahabah Sunnah mustahabah Apa bedanya sunnah mustahabah Kalau dikatakan sunnah mustahabah Sunnah itu artinya yang ada dalilnya Kalau mustahabah itu yang disukai oleh para ulama Jadi kalimat Jadi kalau anda dapati kalimat sunnah Itu berarti punya sandaran dalil Tapi kalau mustahabah Itu hanya Uh, perkata apa namanya disukai oleh para ulama Jadi tidak mesti ada dalilnya Jadi itu namanya sunnah mustahabah Kalau sunnah mustahabah uh, Tapi kalau disebutkan bersamaan ya Antara sunnah mustahabah disebutkan Kalau disebutkan sunnah sotok Maka termasuk di dalamnya mustahabah Tapi kalau disebutkan mustahabah saja Maka masuk di dalamnya sunnah mana sunnah Tapi kalau disebutkan sunnah mustahabah Disebutkan bersamaan berarti sunnah itu yang punya dalil kalau mustahabah itu disukai oleh para ulama. Itu yang atau dalam kaidah dikenal dengan istama iftaroka iftaroka istama. Sama dengan iman dengan Islam. Kalau sebutkan iman masuk di dalamnya Islam. Disebutkan Islam saja termasuk di dalamnya iman. Tapi kalau sebutkan iman dengan Islam bersamaan mananya berbeda-beda ya kan iman itu amalan hati Islam itu amalan zahir itu sama dengan bir dan takwa. Kalau bir disebutkan bir saja maka masuk di dalamnya takwa. Kalau disebutkan takwa saja masuk di dalamnya bir. Tapi kalau bir dan takwa digabungkan maka mananya sendiri-sendiri. Apa mana bir? Filutoa. Bir itu bir artinya filutoa. At takwa artinya istinabun nawahi. Meninggalkan larangan. Itu mana takwa. Sebagaimana firman Allah uh, apa? Uh, Wata'awanu alal birri. Wat taqwa ya kan? Wat ta'awan walal birri Wat disebutkan bersamaan antara bir dengan takwa. Artinya bir filu ta'a At taqwa bimana Istinabu an nawahi. Dan itu banyak seperti nabi dan rasul Kalau disebutkan ya yuhar rasul Maka masuk di dalamnya apa Nabi Kalau disebutkan ya yuhar nabiyu Masuk di dalamnya Rasul Tapi kalau disebutkan rasul dengan nabi bersamaan dalam satu ayat Mananya Sendiri-sendiri Contohnya apa ayatnya? Wama Muhammadin, inda Rasulun e, maka na Muhammadun abah ahdimirjalikum, walaikin Rasulullah wahataman nabiin. Rasul dengan nabi disebutkan bersamaan dalam satu ayat, berarti mananya sendiri sendiri. Itu mana? Itu itu banyak dalam dalam kalimat ya. Istama, istama iftaroka iftaroka istama. Termasuk di dalamnya ini sunnah mustahabbah. Kalau disebutkan sunnah maka termasuk di dalamnya mustahabba. Kalau artinya kalau sunnah berarti nama sinonimnya itu mustahabba. Tapi kalau disebutkan mustahabba berarti sinonimnya juga adalah sunnah. Tapi kalau disebutkan bersamaan ini sunnah mustahabba, oh berarti sunnah qiyamul lail ada dalilnya. Tapi kalau mustahabba artinya itu disukai oleh para para ulama. Dan ini termasuk min khasa'is almuttaqin. Jadi salat malam itu termasuk ke ciri-ciri khusus orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa sebagaimana Allah Subhanahu wa berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Akhidziina ma ataahum innahum kaanu qabla dzalika muhsinin. Kaanu qaliilan minal laili ma yahjaun. Wa bil laharihim yastaghfirun wa mahrum." Pada kalimat mana yang menunjukkan kaanu qaliilan minal laili ma yahjaun orang yang orang yang bertakwa itu adalah qanuqalila minal laili mayah jaud malam hari itu mereka sedikit sekali tidurnya di malam hari mereka sedikit sekali tidurnya baik kemudian adapun keutamaan salat malam ini keutamaan salat malam ini sebagaimana disebutkan dalam hadis di situ dari Abi Malik Al-Asy'ari Bahwasanya di sorga itu kan ada beberapa pintu-pintu, ada beberapa kamar-kamar. Aturahzahiruha mimbatinihah, artinya dari luar bisa melihat ke dalam, dari dalam bisa melihat ke keluar. Artinya kamar itu orang dari dalam bisa melihat keluar, orang dari luar bisa melihat ke dalam. Untuk di, itu dipersiapkan buat siapa? Adaholahu taaladiman at-amat toam diberikan kepada orang yang suka memberi makanan yang kedua wala kalam yang ucapannya lemah lembut wa ada mas terus menerus dia berpuasa wa sollabillaili wana suniyam orang yang suka sholat malam sementara orang-orang pada tidur tapi itu keutamaan yang diberikan bagi mereka yang sholat malam dan termasuk sholat malam ini ditekankan itu pada bulan ramadan pada bulan ramadan itu sangat di tekankan sehingga kalau di bulan Ramadan berganti nama namanya apa e, kan istilah sholat malam itu ada tiga ada tiga tapi kefiyahnya sama tata caranya sama yang pertama namanya apa kiamul lail yang kedua namanya apa namanya sholat tarawih yang ketiga namanya sholat tahajud semuanya sama e, semua punya dalil misalnya apa kalau yang qiyamul lail seperti firman Allah sabda Nabi SAW alaihi wasallam, imanan wati saban ghufir lahu ma taqaddama min zambi. Kalau yang uh, tahajud misalnya apa? Tahajud uh, dalam surah Isra. Fa tahajjat bihi nafilatallak, iya kan? Fa tahajjat bihi nafilatallak. Akimu, akimi salata diluluki samsi lagosaki lili wa quran al-fajr, inn quran al-fajri kana masyhuda. Kemudian apa? fa tahajja bihi nafilatullat itu tahajud kemudian kalau tarawih ya sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha karena Nabi sallallahu yusalli arba'an wa latu summa shalla arba'an wa latu salan summa shalla salasan itu adalah apa menunjukkan bahwa salat tarawih kenapa karena istilah tarawih adalah istirahat setiap 4 4 rakaat tapi itu dite ditekankan salat uh, malam ini itu di bulan Ramadhan, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, karena Rasulullah Sallam yaragi bufi kiami Ramadhan min gairi ayat murafih bi azimatin, baikulu manqama Ramadhan imanan wathisaban, gubiralahu ma takadamamin zambi. Ada pun jumlah rakaat untuk salat malam paling sedikitnya adalah satu rakaat, paling banyaknya adalah 11 rakaat. Itu sebenarnya kalau itu E, paling sedikitnya satu rakaat itu paling banyaknya sebelas rakaat itu kan sholat witir sebagaimana yang kita sebutkan. Adapun sholat malam itu sendiri itu adalah sholat malam itu adalah e, karena bersamaan dengan witir ganjil maka minimal itu adalah satu, minimal itu adalah satu. Adapun maksimal itu berarti kalau sebelas, kalau sebelas kalau kita mengatakan sebelas kalau witirnya satu berarti sholat malamnya berapa? 10, iya kan? Kalau witirnya 3 berarti sholat malamnya berapa? 8. Kalau sholat witirnya 5 berarti sholat malamnya 6, tarawihnya 6. Iya kan? Kalau dia witirnya 7 berarti sholat malamnya 4, iya kan? Kalau witirnya 9 berarti dia 2, iya kan? Itu adalah hitungannya itu aja. Iya kan? Bagaimana kalau dia witirnya 11? Hah? Berarti sholat tarawainya berapa rakaat? Enggak ada ya kan? Berarti tambah dua, tiga belas Karena dalam riwayat dari Aisyah juga Nabi SAW tidak lebih dari tiga belas Yang jelas sholat malam itu minimal dua rakaat Untuk sholat yang genap Artinya kalau witir kan satu Kalau yang sholat malam Yang uh, bukan witir Maka minimal itu adalah dua Jadi kalau dua dengan satu ya Minimal tiga rakaat ya kan Minimal tiga rakaat Sehingga para ulama itu berselisih pendapat tentang jumlah rakaat salat malam. Iya kan? Adapun yang dikerjakan oleh Nabi itu kan tidak lebih dari 11. Tapi juga dalam hadis yang lain tidak lebih dari 13. Iya Ini kan seolah-olah apa namanya? Aisyah menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah lebih dari 11, dalam riwayat yang lain tidak lebih dari 3 13. Maka bagaimana mengkompromikan mengkompromikan dua hadis yang yang kita katakan bertentangan itu adalah apa? Karena jumlah witir itu adalah 1 sampai 11. Jadi kalau witirnya maksimal sholat malamnya itu berarti minimal 2 berarti 13. Ya kan? Adapun yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam umumnya seringnya itu memang 11 11 rakaat. Adapun sahabat yang lain seperti Umar pernah mengumpulkan di masa Umar Ubay bin Ka'b sebagai imam dengan satu imam adalah 20 rakaat sambil mengatakan Umar mengatakan Nikmatil bidah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah Itu adalah perbuatan ini. Maksudnya apa? Salat salat tarawih 20 rakaat. Ini adalah perbuatan walaupun ini khilaf masalah hadisnya. Tapi kalau ini hadisnya sahih, itu kan berarti kalau hadisnya sahih kan berarti diamalkan. Bagaimana mengkompromikan? Yaitu menunjukkan apa? Salat malam itu tidak ada batasan. Salat malam itu tidak ada batasan jumlah rakaat. Adapun witirnya ya ada batasan yaitu 1 sampai Sebelas, adapun sholat malam itu sendiri Itu tidak ada batasan jumlah rakaat. Sehingga pak, Anda boleh sholat malam Itu 20 rakaat, Anda sholat malam 50 rakaat, 100 rakaat ya silahkan Sekuatnya Anda Tapi tetap ditutup dengan witil Artinya ganjil, karena sholat malam itu ganjil Kalau sholat siang hari itu kan Semuanya genap Sholat siang hari semuanya genap Sholat, sholat malam hari itu semuanya Ganjil Kemudian dan disyariatkan berjamaah salat malam ini disyariatkan ber, berjamaah di bulan Ramadan. Adapun di luar bulan Ramadan para ulama menyatakan tidak ada tidak dis, tidak disyariatkan atau tidak disunnahkan. Jadi bukan mursus sunnah di luar bulan Ramadan itu salat berjamaah malam. Salat malam berjamaah itu bukan sunnah. Kalau ada yang berpendapat mabit Malam bina iman dan takwa, Kemudian tiap malam Salat malam Salat tahajud berjamaah Selama sepekan Itu kita katakan tidak ada contohnya Tidak ada contohnya Tidak ada dalil dari dari Nabi SAW Nabi SAW Di luar bulan Ramadan tidak pernah mengerjakan Salat berjamaah Banyak riwayat dalil yang menunjukkan Nabi SAW pernah salat malam Aisyah itu tidur Kakinya bahkan Kiblatnya kaki Aisyah itu kan kiblatnya Nabi SAW ketika Nabi SAW sujud Dia menggeser kaki Aisyah Dan itu sholat malam Bukan sholat dan itu sholat malam Kita katakan Dan Nabi SAW tidak pernah membangunkan istri-istrinya Untuk sholat malam bersama beliau Tidak ada riwayat Ayah Aisyah bangun kita sholat malam berjamaah Wahai Umu salamah, ayo kita bangun Kita sholat berjamaah Habsa bangun kita sholat berjamaah Tidak ada riwayat tidak ada riwayat. Seandainya itu adalah apa? Kalau pun ada riwayat, misalnya Abdullah bin Abbas pernah bermalam di rumahnya Nabi saw bermalam di rumah bibinya Maymunah dan itu adalah bibi dari Abdullah bin Abbas. Ketika Nabi saw solat, kemudian Abdullah bin Abbas tiba-tiba berdiri sebelah kirinya. Di sebelah kirinya, kemudian dipegang oleh Nabi, kemudian dipindahkan ke sebelah kanannya. Dan itu dikatakan itu kan berjamaah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh berjamaah, jadi tiba-tiba bulan -tiba Nabas langsung berdiri sebelah kiri. Kalau dia ada orang mendatangi itu boleh, tapi ketika di komando, ayo semuanya bangun kita sholat malam berjamaah. Maka ini sama sekali tidak ada tuntunannya. Tapi kalau di bulan Ramadhan memang ada ada riwayat yaitu apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada malam pertama berkumpul, kemudian pada malam yang kedua semakin banyak, malam yang ketiga semakin banyak. Kemudian malam yang keempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar. Kenapa? Karena khawatir ini menjadi kewajiban. Maka kita katakan adalah, jadi apa? Dan disarankan berjamaah itu salat malam itu hanya di bulan Ramadan Ada pun di luar Ramadan itu apa namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak. dan beliau juga mengatakan istibabul salatir rajul li ahlihi fi ghair Disunahkan salat seorang itu dengan keluarganya di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Ini pun juga sebenarnya uh, jadi dalil secara umum. Jadi dalil menunjukkan apa namanya tidak sering. Jadi kalau digabungkan gimana? Ada sunnah mudawama, ada sunnah ahyanan. Sunnah itu ada dua ada sunnah yang terus-menerus dikerjakan ada sunnah yang kadang-kadang, maksudnya apa namanya tidak sering gitu. Kemudian yang berikutnya ada nggak mengkodok sholat malam? Kodok sholat malam ada, kalau di kitab ini ada. Tapi kalau Syaikh Ali Hasan mengatakan itu tidak ada kodok. Jadi mengkodok sholat malam Nabi berdasarkan dalil dari Aisyah radhiyallahu taala nakalatkan Rasulullah Sallam, idha fathahu salatu min alayli. Apabila Nabi SAW luput darinya solat malam Min wajain karena sakit Atau atau yang lainnya Maka beliau mengkodoknya Pada siang hari 12 Rakaat uh, Afwan, kalau saya salim al-hilali Dalam kitab Radu Salihin Bajatun Nazirin Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan bahawa uh, Tidak ada kodok untuk solat malam Namanya kodok namanya kodo itu kan Nabi saw meluput darinya sholat malam berapa rakaat yang kerjakan oleh Nabi sebelas ya kan kok di siang hari beliau mengerjakan dua belas namanya sebelas ke dua belas itu bukan kodo namanya bukan kodo karena so namanya kodo itu jumlahnya harus sama ya kan mengkodo sebagaimana sholat anda mengkodo sholat maghrib pada waktu duha tetap berapa ya tetap tiga ya kan tetap tiga namanya kodo Anda sholat isya Anda luput darinya sholat isya bangunnya ketika subuh, ya kan? Anda baru ingat bahwa Anda belum sholat subuh Anda baru ingat bahwa Anda belum sholat isya padahal sudah subuh, ya kan? Apakah tetap Anda kerjakan dua rakaati? Tidak Anda kerjakan empat rakaat ya kan? Sholat isya itu namanya kodo katanya. Ya. Tapi kalau ulama yang lain kebanyakan dari ulama fikih adalah apa Nabi saw mengkodo karena apa lafadznya itu jelas yaitu apa qadha ha fi alnahari 17 rakaat. Nabi sallallahu alaihi pada pagi hari itu sebanyak 12 rakaat. Artinya lafaz kalimat qadha itu di, di di apa namanya? bahwa itu adalah mengkodok kemudian Uh, yang berikutnya adalah apa? Dan larangan apa? Termasuk dimakruhkan meninggalkan sholat malam bagi yang sudah punya kebiasaan. Bagi yang sudah punya kebiasaan sholat malam maka jangan ditinggalkan. Ya minimal adalah witir satu rakat. Minimal itu adalah witir satu rakat. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lataku mislapulan." Jangan kalian seperti si fulan Kenapa? Karena ya kumulain dia sering sholat malam. Kemudian apa? Pak taro kaki yang Habis itu dia tinggalkan. Habis itu dia meninggalkan sholat malam. Teh kemudian sholat sunnah yang berikutnya adalah sholat duha. Sholat duha itu atau disebut juga dengan sholat alawabin. Sholat duha disebut juga dengan sholat awabin. Ada juga yang mengatakan sholat duha itu sholat taubat. Jadi ada juga yang mengatakan afwan sholat duha. Sholat duha itu punya tiga nama. Pertama sholat duha. Yang kedua namanya Salatul Awabin. Yang ketiga namanya Salatul Isrok. Salatul Isrok Isrok ketika matahari terbit. Iya kan? Itu Isrok itu juga salat duha. Itu juga mananya adalah salat duha bukan salat secara tersendiri Isrok. Iya kan? Karena dikerjakan itu sudah. Uh, cuma Isrok itu lebih banyak dikerjakan di di masjid. Tapi kalau duha itu lebih banyak dikerjakan di di rumah itu makna lain, nah, misalnya sholat tulis itu kan dia dari apa sholat subuh berjamaah di masjid dan dia tidak meninggalkan tempatnya sampai selesai zikir kemudian eh, apa namanya dzikir pagi petang Zikir pada sholat kemudian baca Quran kemudian sampai matahari terbit setelah itu baru dia mengerjakan di masjid eh, mengerjakan di masjid sampai waktu yang terlarang habis. Kemudian baru dia mengerjakan sholat Itu sholat duha namanya Karena itu tetap namanya sholat duha Adapun dalil pensyariatan sholat duha ini Memang ada khilaf Ada mengatakan sholat duha itu Ini memang khilafnya itu ada Tiga kalau tidak salah Ada khilafnya ada mengatakan Sholat duha itu disyariatkan Setiap hari Ada yang mengatakan sholat duha itu disyariatkan Hanya seminggu sekali ada yang mengatakan tidak sama sekali disariatkan Salat duha Jadi tidak ada Jadi ini memang masalah khilaf diantara para ulama Tapi pendapat yang paling kuat Taala alam Bahwa salat duha itu setiap hari Kenapa? Karena Nabi SAW tidak tiap hari Mengerjakan salat duha Nabi SAW memang mengerjakan Salat duha itu di Mesih Kuba Itu pada hari Sabtu Jadi pada hari Sabtu artinya Hari Sabtu beliau salat duha Adapun setiap hari tidak ada riwayat bahwa beliau sholat doa cuma karena ada ucapan kalau ada makanya begini kalau ada ucapan dari Nabi saw ada kok menyelisih perbuatan ucapan dari Nabi saw kemudian e, Nabi saw tidak mengerjakan itu dalil menunjukkan bahwa itu adalah sunnah itu adalah sunnah karena itu bukan menunjukkan kepada wajib jadi ucapan dan kalau ada ucapan ada perbuatan bertentangan Maka yang didahulukan itu adalah ucapan Yang didahulukan itu adalah ucapan Karena boleh jadi perbuatan itu adalah menunjukkan khususia nah, Jadi boleh jadi Kalau ada ucapan kok bertentangan dengan perbuatan Maka yang didahulukan adalah ucapan Dan perbuatan itu biasanya uh, bisa jadi menunjukkan bahwa itu adalah khususia Termasuk di dalamnya salat duha Mana dalil yang menunjukkan ucapan dari Nabi salat duha ini adalah hadith dari Abu Huraira Awasani Khalili misalas, kekasihku berwasiat kepadaku tiga perkara: biasa misalas setiaiya memfikuli sahur, puasa tiga hari dalam sebulan, warak duha, dua raka salat duha, waanu tiraku bulan enam, dan witir sebelum tidur. Tapi ini ucapan dari Nabi saw. Dan ini termasuk sunnah. Adapun keutamaan salat duha, keutamaan salat duha ini ya besar sekali keutamaannya Ya kan? Kalau setiap ruas Kita ini punya ruas Anggota tubuh kita ini punya ruas berapa 360 ya kan? Disebutkan dalam hadis. sulama hadit Bahwa setiap ruas tulang manusia Jumlahnya 360 Itu kan dihitung sodako Dihitung sodako Dan setiap tasbih yang kita ucapkan Dihitung sodako tahmid Dihitung sodako takbir Dihitung sodako tahlil Itu dihitung sodako Itu jumlahnya banyak sekali tapi itu dicukupi dengan sholat dua rakaat pada waktu duha. Itu adalah, jadi ini menunjukkan keutamaan dari sholat uh, duha. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ada Bizar Kal kal Rasulullah SAW Yusbiu kulul ala kulisulama min ahadikum sodako bahwa di pagi hari setiap uh, ruas tulang salah seorang dari kalian itu terhitung sodako. Pakulu tasbiyatin sodako setiap tasbih yang diucapkan dihitung sodako. Kulutahmidatin sodako kulutah tahlilatins sadaqah wa kullu takbiratin wa amrul bil ma'ruf memerintahkan yang baik dihitung sadaqah wa nahyin an munkarin sadaqah wa yujsu semuanya itu tercukupi dengan salat Dua rakaat di waktu duha ya, kalau kita mengucapkan subhanallah subhanallah, subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah itu kan pahala ya kan sadaqah <tuh> la ilaha illallah la ilaha illallah allah akbar allah akbar alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Sebanyak banyaknya, tapi itu kita cukup sholat dua rakaat, dua waktu duha itu sudah mencukupi semuanya. Teh jumlah raka sholat duha e, itu juga masalah khilaf diantara para ulama, tapi di kitab ini minimal adalah dua rakaat, maksimal adalah delapan. Kalaupun khilafnya mengatakan minimal dua, maksimal sepuluh, dalam eh, maksimal dua belas dalam. Jadi Pendapat yang pertama dan ini yang diikuti oleh beliau Syabdullah Timbadawi Minimal dua rakat maksimal delapan Dalam uh, pendapat yang lain mengatakan minimal dua maksimal dua belas Pendapat yang ketiga mengatakan minimal dua maksimal tidak ada Maksimal tidak ada uh, batasan Taip, uh, Di kitab ini dikatakan jumlah maksimalnya adalah delapan rakat Tapi ini juga dibantah oleh Syaih Muhammad bin Soleh Lusemin Syuhaemin membantah perkataan ini. Jadi kalau mengatakan maksimal 8 dengan dalil ini, dia pakai dalilnya dari Umuhani. Dalilnya adalah Umuhani. Anak Nabi ya Allah S.W.T. Yaumafathimakka pada hari pembukaan kota Mekah. Iktasalafibaitihak kemudian beliau mandi di rumahnya. Fasolla thamani rokaatin kemudian beliau salat 8 rokaat itu di waktu duha. Ini dijadikan dalil bahawa maksimal Duha itu adalah delapan rakaat. Kemudian Syeuh Semin membantah, lah ini bukan sholat duha, ini sunnahnya memang bagi imam setelah menguasai kota Mekah. Nabi saw. waktu itu setelah menguasai kota Mekah dalam perang Fathu Mekah, kemudian apa disunahkan bagi imam setelah memenangkan peperangan itu sholat delapan rakaat. Itu perkataan Syeuh Semin bahwa ini adalah apa? Jadi itu bukan menunjukkan sholat duha, tapi menunjukkan sunnahnya memang bagi imam. Komandan pasukan yang telah berhasil menguasai satu wilayah Untuk disunnahkan sholat 8 rokaat Ada pun yang mengatakan tadi Sholat duha itu 12 rakaat Dengan hadit 2 ayat tadi Yaitu adalah apa Beliau luput darinya sholat malam 11 rakaat, Kemudian beliau mengkodohnya pada siang hari menjadi 12 12 itu kan siang hari dihitung duha Dihitung adalah sholat duha itu pun juga dibantah oleh ulama yang lain kenapa karena itu kan namanya kodok. iya kan kalau orang itu kan kalau dia sholat malamnya 11 lah. dia kalau sholat malamnya 3 berarti kan qodohnya siang hari 4 iya kan iya kan kalau dia apa namanya jadi itu bukan menunjukkan kepada pembatasan sehingga ada pendapat yang ketiga mengatakan Sholat duha itu tidak ada batasan jumlah rakaat Allah taala Kemudian, eh, adapun waktu yang utama untuk sholat duha, waktu yang utama sholat duha itu adalah apa? Tentunya di akhir, menjelang duhur. Semakin diakhirkan semakin, semakin besar pahalanya. Kenapa kok semakin besar? Karena tingkat kesulitannya semakin besar, ya kan? Semakin siang itu kan semakin tingkat kesulitannya besar, karena itu sudah sumu, nih agak gerah, kemudian apa namanya? dikerjakan jam 11 misalnya sholat duha itu kan lebih utama dibandingkan di pagi di pagi hari karena yaitu tadi kaidah mengatakan apa al ujur maizomil balak pahala itu bergantung kepada tingkat kesulitan semakin besar tingkat kesulitan mengerjakan ibadah maka semakin besar pahala yang di yang diberikan. Taib kemudian sholat sunnah yang berikutnya adalah sholat sahabis wudu Sehabis wudu, as solat akibat tuhur, sunnatul wudu atau namanya solat. Jadi solat ini namanya solat akibul wudu, akibut tuhur. Setelah tohar atau dikenal dengan sunnatul wudu atau dalam riwayat yang lain syukrul wudu. Jadi nama lain, nama lain itu ada namanya solat akibut tuhur, sunnatul wudu atau syukru al wudu. Itu nama nama lain. Yaitu dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Inda salatussubuh." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal waktu salat subuh, "Ya Bilal, akhbirni bi arja' amalin amil tahu fil Wahai Bilal, beritahukan kepada saya dengan harapan uh, engkau bisa engkau melakukan sebuah amalan ketika masih dalam Islam. Kemudian Bilal mengatakan, "Memang kenapa ya Rasulullah?" Kemudian dijawab Ini samitu dufan alaika Baina yadai filjana Karena saya sudah mendengar suara Terompahmu di sorga Kalau ma'amil tu amalan arja indi Tidak ada amalan yang bisa saya harapkan pada diriku Anni lamata tahar Kecuali Saya tidaklah melakukan Tidaklah saya bersuci Melakukan satu bersuci Fisaati milayli naunah harin Pada saat malam hari Atau siang hari Illa tuhur, Kecuali saya sholat Setelah tohara itu Makuti balian usali Padahal itu tidak ditetapkan bagi kuntul salat Maka ini dijadikan dalil bahwa itu adalah apa uh, salat syukru al wudhu Kemudian sholat sunnah yang berikutnya Namanya sholatul istighara Sholat istighara Istighara artinya Tolabu al khair Meminta yang terbaik meminta yang terbaik. Walaupun permasalahan itu satu-satu, tapi minta yang satu itu eh, kita katakan satu, tapi saya minta itu yang mana yang terbaik. Maksudnya satu satu masalah, tapi kita minta yang terbaik. Apakah ini diteruskan atau tidak? Kalau misalnya ada dua pilihan, maka diminta dari dua pilih dari dua itu mana yang terbaik? kan itu adalah namanya Sholat istighur Meminta yang terbaik Dan disunahkan uh, Yustahabu li kulli manhamma bi amrin Disunahkan bagi siapa saja Yang punya perkara, yang punya masalah Yang punya Yang punya apa namanya Kondisi yang sulit Atau kondisi yang menyulitkan bagi dia Untuk kemudian memilih yang terbaik Maka apa? Maka disunahkan baginya Ayyastakhirallah untuk meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamajafi hadal hadis sebagaimana disebutkan dalam hadit Anjibir Khal karena Nabi SAW. Yu Ali Munal Istiqorah fi fi al umuri kulihah. Nabi SAW mengajari kita istiqorah dalam semua perkara. Jadi istiqorah itu dalam semua perkara itu adalah boleh. Kecuali perkara-perkara yang sudah pasti. Perkara-perkara yang sudah pasti hukumnya itu enggak boleh istiqor. Misalnya apa? Saya nanti mau salat Magrib, saya pengin istikharah. Saya nanti salat Magrib atau tidak ya? Itu enggak boleh. Istikharah kok pengin salat Magrib atau tidak? Itu enggak boleh, ya kan? Saya pengin istikharah berbakti sama orang tua atau tidak ya? Enggak boleh, ya kan? Itu sudah pasti. Bahwa berbakti sama orang tua itu kan hukumnya adalah wajib, sudah tidak bisa lagi ditawar, ya kan? Tidak bisa lagi mengatakan wah ini saya mau istikharah berbakti sama orang tua enggak bisa. Saya mau istikharah bulan Ramadan tahun depan saya puasa Ramadan atau tidak enggak boleh. Ya kan? Saya istikharah mau haji atau umroh enggak boleh. Saya istikharah pengin wudu sekarang ini, sekarang saya pengin wudu saya istikharah dulu. Ya. Orang istikharah juga harus sesuatu kok gimana? Ya kan? Itu apa namanya itu enggak boleh, sesuatu yang hukumnya. Saya eh, apa namanya silaturahim atau tidak? Silaturahim atau tidak enggak saya pengin istikharah. Itu yang gak boleh karena itu sesuatu yang hukumnya adalah sesuatu yang sudah disariatkan Sesuatu yang disariatkan itu tidak boleh Tidak boleh kita istihara Istihara itu adalah hanya perkara-perkara yang hukumnya itu belum, belum jelas Yang hukum itu belum pasti Yang hukum itu belum pasti Misalnya apa? Eee, misalnya apa yang belum pasti Anda pengen selesai dari sini, selesai dari kuliah, Anda pengin melanjutkan S2, melanjutkan S3, itu enggak ada masalah kan itu urusan-urusan yang Anda enggak tahu, iya kan? Maka meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau Anda pengin menikah dan Anda tahu ke depannya kan Anda tahu. Iya kan? Anda enggak tahu kalau ke depannya, Anda meminta kepada Allah yang terbaik. Walaupun calon istrinya itu cuma satu. Ya. kan? Jadi tidak mesti dua ya, maksud saya katakan tadi istighora itu tidak mesti dua. Misalnya anda ditawari akhwat, ini mau nggak ini? Saya istighora dulu nggak ada masalah, istighora nggak ada masalah. Artinya saya meneruskan atau tidak. Kalau memang Allah memberikan saya apa namanya mengilhamkan di dalam hati saya dia apa namanya meneruskan ya sudah diteruskan itu istighora. Jadi kalau ada dua pilihan maka dicari, ya kan. Mana yang terbaik? Meminta kepada Allah yang yang terbaik. Tapi itu istihor. Istihor itu dalam banyak hal dalam pekerjaan. Saya mau bekerja di di jadi guru apa mau jadi kerja kantoran itu kan istihor, enggak ada masalah. Saya mau jadi pedagang apa mau jadi petani, itu enggak ada masalah. Silakan istihor. Anda pengen jadi saya pengen jadi uh, apa? Ya, saya kira pekerjaan apapun ya, kan? pekerjaan apapun yang itu halal. Ya. Tapi kalau yang haram ya enggak boleh. Saya pengin istikharah mencuri rumahnya si fulan. Saya istikharah dulu. Saya pengin mencuri di rumahnya, si enggak boleh istikharah ya kan. Istikharah untuk mencuri. Ah, enggak boleh. Saya istikharah pengin berjudi, istikharah pengin berzina, itu enggak boleh istikharah. Kenapa? Karena hukum itu sudah pasti. Hukum yang sudah pasti itu tidak boleh ada ada istihoroh. Bersine itu enggak boleh ada istihoroh. Jadi istihoroh itu dalam semua perkara tapi bukan perkara yang sudah pasti. Saya mau saya istihoroh saya pingin ke prambanan apa boleh apa tidak enggak boleh ya kan? Istihoroh tur ke prambanan itu enggak boleh istihoroh ke prambanan. Kenapa? Karena itu sudah jelas tidak boleh kita pergi ke prambanan. Saya pengen istikharah, istikharah ke candi Borobudur boleh apa tidak? Itu enggak boleh. Kenapa? Karena candi Borobudur enggak boleh. Itu kan tempat kesirikan. Kenapa yang antum ke sana? Ya kan tempat syirik kok didatangi. Ya enggak boleh ya kan. Kecuali Anda pergi misalnya saya mau istikharah ke Bali atau saya mau pergi ke Bali atau ke Rajam 4. Ya boleh, silahkan Anda memilih istikharah. Meminta yang terbaik mana Anda pengen uh, di Bali apa pengen di Rajam Empat. Ya kan. Anda pengen di apa namanya saya pingin di Pulau Seribu apa di Karimun Jawa silakan itu boleh boleh saja. Kenapa? kan itu perkara yang yang ngubah perkara yang ya kan? saya pingin beli beli apa namanya dia punya uang. Nah, saya pingin beli beli tas apa pingin beli sepatu. Ya, Istighorong tidak ada masalah itu boleh. Meminta yang terbaik antara sepatu dengan tas. Tep. Dan istihora itu jadi ada tiga. Istihora itu ada tiga. Ada yang istihora itu dengan solat, solat kemudian doa. Ada yang cuma solat tok, ada yang doa tok. Jadi tiga ini. Istihora itu ada. Jadi bisa anda lakukan. Anda bisa lakukan istihora itu hanya doa saja. Hanya doa saja. Kalau doa kapan saja anda mau. Ya kan. Berdoa, berdoa. Dan itu kapan saja. Ada juga istihorah itu dengan solat. Jadi solat, nah doa istihorahnya di mana? Yesus di ketika sujud atau di akhir tahiyat. Bacaan doa istihorah. Dan terkadang apa? Jadi itu di solat saja. Karena anda solat, kemudian terkadang setelah solat baru istihorah. Artinya solat, setelah solat baru kemudian doa istihorah. Jadi boleh tiga-tiganya, boleh anda melakukan tiga-tiganya. Paham maksudnya ya? Keviannya paham ya? Jadi ada yang cuma sholat to' tapi doanya di mana? Sujud atau di akhir tahiyat. Ada yang cuma tidak ada sholat, cuma pengen doa saja. Dia sholat, tapi di waktu-waktu yang mustajabah, misalnya bayna latan, wali koma, di akhir malam, ya kan? Jadi anda yang doanya sama dengan ini. Ada yang sholat, habis sholat baru kemudian doa. Istihor, jadi doa dengan solat di bersamaan. Izham Mahadukum bila beri apabila salah seorang dari kalian punya keinginan terhadap satu perkara, faliar ini, maka silakan dia solat dua rakaat, minggirin faraido, bukan wajib, cuma yakul. Kemudian berdoa, apa doanya ketika istihor? Allahumma ini astakhiru kabiil mika. Ya Allah, aku meminta yang terbaik kepadamu dengan ilmuMu. Waastak dirukabiku deratika saya minta kekuasaanMu yang dengan kekuasaanMu. Waasalu kamil fadli kamil fadli kaladim. Dan saya mahu minta kepadamu karuniamu yang besar. Fa'inna katakdir wala akdir. Engkau adalah Maha berkuasa. Saya tidak. Wa apa namanya? Wa taalam wala alam. Engkau lebih mengetahui sementara saya tidak mengetahui. Wa anta'allamul guyub Engkau mengetahui perkara yang gaib Allahumma inkunta ta'lam Ya Allah jika engkau mengetahui Anna hadhal amra Bahwasannya perkara ini Khairul li fi dini Itu lebih baik bagiku pada agamaku Wa ma'asyi dan kehidupanku Wa akibati amri dan kehidupan sesudahku Qala fi ajilil amri wa ajilihi Artinya uh, yang akan datang uh, Fakdur hu Fakdur huli Maka tetapkanlah kebaikan itu bagiku Wahing kuntu tak tahu, tapi jika engkau mengetahui ya Allah, anak hazal amra syarulli, bahwa perkara ini adalah apa, misalnya pekerjaan, pekerjaan saya ini, pekerjaan yang saya pilih, misalnya jadi pegawai negeri. Kalau saya jadi pegawai negeri, mengetahui bahwa ini adalah mendatangkan kejelekan bagiku, vidini dalam agamaku, wa maasi dan bagi kehidupanku, wa aki amri dan sesudahkuin, sesudahnya nanti, wa kalafi ajli amri wa ajlihi. Washrikuhani maka jauhkan pegawai negeri itu dariku, pekerjaan pegawai negeri itu dari dariku. Washrihni anhu dan jauhkan pegawai negeri itu dariku dan jauhkan saya dari dari pegawai negeri itu. Waktu roli al maka tetapkan bagiku yang lebih yang lebih baik he uh, di mana saja berada. Jadi ini uh, doa yang ini namanya doa istiqora ya. Jadi bisa kita katakan istiqora tadi hanya hanya doa saja, hanya solat saja atau doa dan salat. yang berikutnya salatul kusuf, salat gerhana. Salat gerhana, kusuf atau khusuf. Boleh kusuf, boleh khusuf. Kaf dengan kha. Kalau kusuf dengan khu, khusuf. Ini yang disebutkan tadi sama kaidahnya, apa Istama iftara ka iftara Kalau disebutkan khu, khusuf termasuk di dalamnya apa? Khusuf. Kalau disebutkan khusuf termasuk di dalamnya khusuf. Tapi kalau disebutkan bersamaan, ya kan? Bersamaan antara khusuf dengan khusuf. Kalau khusuf gerhana matahari. Kalau khusuf gerhana bulan. Ya, itu kalau disebutkan bersamaan antara khusuf dengan khusuf. Khusuf berarti gerhana. Gerhana apa? Matahari. Kalau khusuf Gerhana bulan. Tapi kalau disebutkan sendiri-sendiri, misalnya solatul khusuf, kan tidak ada khusuf, ya kan? Tidak disebutkan solatul khusuf, hanya disebutkan solatul khusuf. Berarti masuk di dalamnya gerhana matahari dan bulan. Begitu ya kan? Disebutkan babul khusuf, berarti gerhana matahari dan bulan. Tapi kalau disebutkan babul khusuf, wal khusuf, khusuf berarti gerhana, matahari khusuf berarti gerhana bulan sebagaimana sebutkan itu khusuf al-qamar khusuf qamar artinya gerhana bulan wa kasafat as-syams gerhana e, matahari mustahab yunadi salatu jami' maka disunahkan e, mengumandangkan apa as salatu jami' untuk salat gerhana disunahkan as-salatu jami' ingat as-salatu jami' hanya sunahnya pada salat kusuf kalau ada salat idul idain salat dua hari raya as-salatu jami' salatu jami' itu termasuk bidah itu termasuk perkara beda. Kenapa? Karena banyak riwayat yang menunjukkan sholatul idain Tidak ada azan. Tidak ada ikhomar. Tidak ada panggilan apapun. Walasih. Walanidah. Tidak ada panggilan apapun untuk sholat hari hari raya. Kan sering kita dengar ya kan? Sholat hari raya. Sholatul jami'ah. Sholatul jami'ah itu termasuk bukan yang sunnah. Karena sholatul jami'ah itu hanya sunnahnya pada sholatul khusuf Sholat gerhana matahari atau bulan. Berdasarkan dalil dari Abdullah bin Umar, kal lama khasafatisam sualaaah di Rasulullah Sallam, ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah Sallam, Nuh dia di, kami apa namanya diseru inna solata jamiah. Sesungguhnya solat ini nah, dilakukan secara berjamaah. Dan solat gerhana ini dilakukan secara sunnahnya berjamaah. Sunnahnya adalah berjamaah. Dan dilakukan di masjid. Istastamaan nasu fil masjid, artinya disunahkan berjamaah orang-orang berjamaah masjid di masjid. Jadi boleh nggak sholat gerhana di rumah? Ya boleh, ya kan. Tapi mana yang lebih utama? Tentunya adalah berjamaah di di masjid. Sholat bihim alimam rakat ini. Berapa jumlah rakaat? Dua rakaat. Dua rakaat untuk sholat gerhana. Sholat Dua rakaat Dua rakaat Jadi bahasanya gini Sholat gerhana itu jumlahnya Dua rakaat, empat ruku Empat sujud Jadi dua rakaat Empat kali ruku Dari dua rakaat itu empat kali ruku Empat kali sujud Alimah Masyokani Dalam kitab Nelulautor Itu menyebutkan Dua rakaat, enam ruku Empat sujud juga beliau meriwayatkan dua rakaat, delapan ruku, empat sujud. Dalam riwayat yang lain beliau menyebutkan dua rakaat, sepuluh ruku, empat sujud. Tapi pendapat yang paling kuat, Wallahu Taala alam itu adalah dua rakaat, empat sujud, empat ruku. Empat ruku, empat sujud. Antum bisa lihat dalam kitab Nelo Nautar, di bab salat ruku Dalilnya adalah hadis uh, dari Aisyah radhiyallahu taala qalat khasafatis syamsu fi hayatin nabiy sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi gerhana matahari pada masa Nabi S.A.W. alaihi jailal fa masjid kemudian beliau keluar ke masjid fa nasu wa ra'ahu kemudian beliau membuat shaf di belakangnya fa kabbara kemudian beliau takbir fa nah faftara ar-rasul tawila kemudian Rasulullah S.A.W. alaihi wasallam membaca Ayat yang panjang, bacaan yang panjang. Semakam barok kemudian takbir, faroqah ruku atau kemudian beliau ruku ruku yang lama. Semakala sambil Allahulimam Hamida. Kemudian fakohamat tetap berdiri, walam yasudan tidak bersujud, wakara kiraat atau wilaq dan beliau membaca bacaan yang panjang. Artinya bacaan yang panjang. Yang kedua tapi lebih pendek daripada yang pertama. Wahyu ada na minar minarukoi lawal. Semakala semay Allahuliman hamidarobbanawalakalhamdo. Semasa jadah semakala firatilahhiromislazali. Artinya tata caranya berarti apa? Beliau takbir, kemudian membaca, ia ya tetap membaca doa ibtida, membaca surah al-fatihah, kemudian membaca surah yang panjang, surah yang panjang. Misalnya surah al-baqarah dibaca, misalnya. Uh, Sampai ayat atau murunan nasabil bilwatan saunah, misalnya surah 44, surah, surah ayat ke 44 misalnya, 1 sampai 44. Kemudian uh, ruku, kemudian sambil Allahulimam hamidarobbanawalakalhamdu tidak sujud, dia langsung membaca al-fatihah lagi, membaca al-fatihah lagi, kemudian membaca, melanjutkan ayatnya, tapi lebih lebih pendek. Kalau tadi 44, mungkin dia 44 sampai atas murna nasa bili bili watansau nang pusakumantum tetulunakita ba. Nah, kemudian dia lanjutkan, nah, mungkin sampai ayat yang ke 60, ya kan? Sampai ke 60, jadi cuma sekitar 20 ayat. Sesudahnya 20 ayat, nah, dia baca, baru kemudian ruku lagi. Ruku, kemudian etidal, baru kemudian sujud sujud tetap dua kali. Artinya satu rakaat sujud dua dua kali. Makanya dua rakaat itu empat sujud tetap ya kan. Dua rakaat tetap empat sujud. Cuma rukunya ada yang empat dan ini pendapat yang paling kuat. Adalah empat eh, apa namanya? rukuk. Kenapa? Karena gerhana matahari dan bulan itu kan, Pak, terjadi berkali-kali atau cuma sekali? Hah? Artinya artinya kalau selama se, semasa hidup Nabi sosalam itu kan banyak ya kan, ya kan? Atau cuma sekali? Hah? Gerhana cuma sekali. Antum dapati gerhana berapa kali? Hah? Oh di masa Nabi sekali. Gerhana matahari total di masa Nabi sekali. Gerhana matahari total. Karena memang kenapa dari sisi hukum nanti berbeda e, Dari sisi hukum itu ada terjadi perselisian Karena ada yang mengatakan sholat kusuf itu wajib Ada yang mengatakan sunnah Kenapa? Karena wajib Kenapa? Karena ini untuk mendapatinya itu butuh waktu yang lama Butuh waktu yang lama Semakin e, waktunya itu panjang untuk mendapatinya Maka itu termasuk disariatkan Hah? Lihat iya lihat langsung. Kalau tidak melihat nggak ada syariatnya. Lihat, lihat sama gerhana bulan sama gerhana matahari bulan melihat langsung peristiwa langsung. Jadi kalau melihat hanya di TV maka tidak ada syariatnya. Melihat hanya di apa namanya di HP. Wuh wow, telah terjadi gerhana mata bulan di Amerika sana. Maka di Indonesia nggak ada syariatnya. Nggak ada syariatnya atau melihat gerhana bulan di Papua sana di sini nggak kelihatan karena di sini mendung nggak kelihatan ya nggak ada syariatnya di sini jadi gerhana itu hanya bagi siapa yang melihat yang tidak melihat maka tidak ada syariatnya sholat gerhana walaupun dia melihat lewat hp lewat televisi lewat punya audio visual dia lihat nggak nggak ada syariatnya Kemudian sunnahnya sunnah yang berikutnya adalah khutbah pada sholat. Khutbah selesai, sholat gerhana disunahkan bagi imam selesai salam itu supaya khutbah. Khutbah itu intinya adalah mengingatkan karena perlu diketahui gerhana matahari dan gerhana bulan itu kan termasuk tanda tanda kebesaran dari Allah Subhanahu Wataala untuk mengingatkan juga kepada manusia karena waktu itu ada orang Yahudi yang yang mencelah Nabi SAW mengatakan wah itu sebabnya meninggal putranya Ibrahim meninggal itu gara-gara gerhana matahari. Kemudian Nabi SAW khutbah mengatakan la yang kasifah nili ahadin li apa di mauti ahadin walai hayati. Tidak ada kaitannya dengan dua gerhana ini gerhana matahari bulan dengan kematian seseorang atau hidupnya seseorang. Akan tetapi itu adalah tanda yuhawi fuhumalillahu alaihi. Allah memberi manaku nakuti kepada hamba-hambanya. Kenapa? Karena dua gerhana ini itu adalah apa? ingat kalau dua gerhana ini terjadi maka segera kita melakukan ibadah memperbanyak amal soleh di situ sebab kalau Allah tidak mengembalikan cahaya berarti apa kalau Allah tidak mengembalikan cahaya matahari kiamat itu sudah kiamat sudah kiamat artinya kiamat besar bukan kiamat kecil gerhana matahari total terus tidak ada lagi cahayanya dikembalikan. Itu sudah gerhana Jadi ciri-ciri tanda kiamat itu bukan hanya Matahari terbit sebelah barat Tapi apa Kalau cahaya matahari itu tidak dikembalikan itu sudah kiamat besar Kiamat lukubro Jadi bukan lagi kecil Maka pintu taubat sudah tertutup Makanya disegerakan Begitu terjadi gerhana matahari total Segera ber beramal soleh Artinya taubat Memperbanyak istighfar Memperbanyak istighfar pada saat itu Kenapa? Karena ini Allah menakut-nakuti Kalau Allah tidak mengembalikan cahaya itu Ya sudah Sampai pagi, sampai malam Cahaya itu tidak dikembalikan Matahari kan Matahari sampai tenggelam Sampai malam masih gerhana matahari Dan tidak keluar bulan Bulan kan tidak ada juga cahayanya Ketika ada, tidak ada matahari Artinya tidak dikembalikan Cahaya itu tidak dikembalikan Kalau tidak dikembalikan berarti Bulan juga tidak bercahaya Tidak dikembalikannya sudah Gelap nah, Sementara Manusia kalau tidak ada matahari, tidak ada bulan, mati, ya kan? Mati nggak? Nah, matahari sangat, ya kan? Kita nggak ada matahari satu hari satu malam nggak ada matahari coba? Nggak ada matahari, nggak ada uh, lo, ada yang bisa hidup? Nah, itu kalau tidak dikembalikan cahaya itu sudah menunjukkan apa? Kiamat maka disunahkan apa khotbah sesudahnya untuk me me mengingatkan supaya apa menasihati kaum muslimin supaya memperbanyak amal soleh Tipe yang berikutnya ada salat istisqa, salat minta hujan. Salat istisqa. Jadi istisqa itu juga sama dengan salat istikharah. Apa? Istisqa itu maknanya doa, hanya doa saja, doa minta hujan bisa jadi apa? Salat E, solat istiqo itu solat dan bisa jadi apa solat sekaligus doa solat sekaligus doa dan itu semuanya adalah termasuk sunnah seperti doa saja seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi ketika sholat Jumat ya kan doa saja Nabi saw sholat Jumat datang badui tiba-tiba nah, datang badui melompati pundak-pundak sahabat sampai ke depan dia mengatakan ya Rasulullah agisna, nah, agisna ya, ya, ya Rasulullah berdoalah, udah Allahaiyugisna supaya turunkan hujan kepada kami. Kemudian apa Nabi SAW sedang khutbah Jumat, ya kan? Kemudian Rasulullah mengangkat tangan, kemudian berdoa, nah, Allahumagisna, Allahumagisna, Allahumagisna. Ya, cuma doa saja ya kan? Doa minta hujan. Kemudian apa? Begitu Abdulai Masud melihat ke belakang. Dia melihat Rasulullah berdoa Allah magislah Allah magisna. Begitu yang ketiga dia melihat ke belakang di belakang itu seperti awan hitam sedang berkumpul kemudian berjalan mengeluarkan air hujan sampai jenggot Rasulullah itu basah bercucuran dengan air. Kemudian apa? Nah, sudah Badui pulangnya kan? Eh minggu depannya Jumat depannya muncul lagi dia. Badui tadi Nabi Sallam sedang khutbah. Badui lagi datang. Ya Rasulullah, halakatilam wal wasubul, ingkatan ingkatanilam wal wasubul. Ya Rasulullah, harta benda kami hancur, jalan-jalan terputus. Lo kenapa lagi? Ya kebanjiran dia kan. Ah, hujan turun kebanjiran. Kemudian apa namanya? Harta bendanya hancur dulu. Kalau kemarin itu adalah kekeringan, minta hujan begitu diturunkan hujan. Kemudian apa? Kemudian ternyata kebanjiran. Hancur. Harta benda mereka hancur juga jalan-jalan terputus. Kemudian Nabi SAW mengangkat lagi tangan. Berdoa Allahumma hawa laina. Ya Allah pindahkan hujan itu. Alal akam. Artinya di gunung-gunung, di bukit-bukit, di hutan-hutan, di lautan. Begitu sahabat melihat lagi ke belakang. Seperti tidak ada hujan sama sekali. Tidak ada hujan sama sekali. Jadi seperti kayak tidak ada hujan sama sekali dan ini apa namanya kita katakan itu ini hanya doa saja. Jadi istisqa itu bisa mananya doa saja. Istisqa itu juga bisa mananya salat saja. Artinya kapan doanya? Yaitu di ketika sujud dan di akhir tahiyat atau salat nanti setelah selesai salat baru kemudian berdoa minta minta hujan. Dan apakah salat istisqa ini hanya disyariatkan bagi kita yang e, negeri kita yang kering kerontang tidak boleh kita salat istisqa di negeri orang di negeri kaum muslimin yang yang di negeri yang lain dari kaum muslimin yang kekeringan jadi misalnya di Indonesia kita subur kita misalnya masih ada air alhamdulillah masih masih bisa apa namanya ada air sementara di negeri yang lain boleh kita istisqa untuk kaum muslimin yang ada di sana. Jadi istisqa itu tidak mesti tidak mesti setiap negeri yang kena kering kerontang itu tidak. Jadi salat istisqa ini bisa dilakukan untuk negeri yang yang terkena eh, kering kerontang. Baik, kita lihat dalil An-Nabat Ibnu an ammihi Abdullah Ibnu Zaid berkata, "Harajana Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan istisqa ini sunahnya dilakukan di lapangan, musallah. Musallah itu artinya lapangan, bukan musallah itu masjid kecil. Ini salah kaprah ya kan. Musallah itu artinya masjid kecil kalau di Indonesia. Padahal musallah itu artinya lapangan. Musallah itu artinya tempat terbuka. Indonesia, apa namanya bahasa Indonesia sering musola itu diartikan kecil, masjid kecil atau masjid yang gairu jamie. Tapi kalau bahasa Arab aslinya musola itu artinya lapangan. Karena jenabat Nabi saw tidak musola, Nabi saw keluar ke lapangan, yastaski minta hujan, wasstak balal kiblat, beliau menghadap ke arah kiblat. Fa shalla rakaataini artinya ini minta hujan dengan salat ya. Fa shalla rakaataini beliau salat dua rakaat wa qala baridaahu. Selesai salat beliau apa? Membalikkan sorbannya. Sorban yang mestinya di atas dibalik jadi bawah. Itu di sunahnya dibalik. Tapi bukan berarti semuanya dibalik, bajunya dibalik, celananya dibalik. Ya kan. Badannya dibalik itu juga bukan maksudnya. Yang yang dibalik sorban tapi kalau misalnya pecinya dibalik, ya gini, dibalik pecinya, ya kan. Supaya apa namanya? Untuk kenapa dibalik? Supaya uh, untuk apa namanya? Dia lebih membutuhkan. Itu adalah sangat membutuhkan kepada air. Wakala baridaw, wakala sufyan fa akbarani al masudi, anabi bakar kala jaalal yamin alasimal. Artinya, jaalal yamin alasimal yaitu selendang. Diletakkan yang sebelah kanan dipindah ke sebelah kiri Yang kiri dipindah ke sebelah kanan maksudnya terbalik Terbalik Itu di disunnahkan Saya kira itu istis kok Jadi bisa sholat, bisa doa saja Bisa sholat dan doa Kemudian selanjutnya sujud tilawah Sujud tilawah Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendapati ayat-ayat as-sajdah Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendapati ayat-ayat as-sajdah Ayat-sajdah itu jumlahnya ada berapa? Ada empat belas Ada empat belas Di sini dikatakan apa? Fil-Qur'ani arba asyarat as-sajdah Ada empat belas ayat as-sajdah Yang pertama di mana? Surah al araf Di akhir surah al araf Surat Al-Araf surat nomor berapa? Surat nomor berapa Al-Araf? Saya selalu bilang apa namanya? Tolong surat itu dihafalkan nomornya. Antum baca Quran jangan cuma baca Quran tapi nomor surat itu juga. Apa fungsinya kita menghafal nomor surat ini? Ya antum jangan kalah dengan orang-orang yang di luar ya kan. QS 5 iya nah, kan? QS 5 ayat 25. QS 7 ayat 42. Ah QS 10 ayat 5 misalnya. Jangan jangan kalah ya kan. QS Quran surat nomor 5 maksudnya. Surah Al-Arraf itu surah nomor berapa? 7, ya kan? Jadi surat 7, surah nomor 7 di akhir surah nomor 7. Kemudian summa firadi, kemudian dalam surah Raad. Surah Raad nah? surah nomor berapa? Hah? Surah nomor berapa? Ar-Raad Setelah surah Yusuf, sebelum surat Ibrahim, surat 13. Tuhmafin Kemudian Nahal, kemudianlah surah Nahal, surah Nahal setelah surat Al Hijr, sebelum surah Al Isra, surat 16. Tuhmafi Subhan, Subhan maksudnya surat Al Isra, Subhan maksudnya surah Al Isra surah nomor 17. Tuhmafi Kaf haya ainun shab. Ini surat apa? Surat apa ini? Mariam. Surat nomor berapa Mariam? 19. Sumbafi al hads. Kemudian dalam surat al hads. Surat nomor berapa? Al hads. Al hads surat nomor berapa? Setelah surat al mbiak. Ha? Sebelum surat muminun. Surat al hads nomor 22. Al hads fil awal akhiriha Karena di, di surah Al-Hads itu ada dua ayat sajadah Tapi yang masuk as-sajadah cuma yang pertama Adapun di akhir surah Al-Hads di, di akhir dari surah Al-Hads Itu bukan dihitung ayat as -sajadah. Karena di as-sajadah itu ada dua Ada dua ayat as-sajadah Nanti melihat Quran nanti ada dua Tapi yang dihitung as-sajadah cuma yang pertama Yang kedua tidak Summa Fi Al-Furqan Kemudian dalam Surah Al-Furqan Surah nomor berapa Al-Furqan? Ha? Al-Furqan? 25 Summa Fi An-Namal Kemudian dalam Surah An-Namal An-Namal surat nomor berapa? 20 Di atasnya Al-Furqan? Ha? 27 Summa Fi Aliflam Tanzil Alif Lam Tansil itu adalah apa ayat asa jeda. Surah nomor berapa asa jeda? Setelah surah, nah. setelah surah apa? Lukman. Nah. Summafi shot, shot itu surah nomor berapa? Surah nomor berapa shot? Nah, teluwalu. Summafi hamim fusilat. Surah fusilat, fusilat surah nomor berapa? Papatlorum. Ha? Sumpah fi an Najem. An Najem dalam surat an Najem. Di atas surat tur sebelum surat al qamar An Najem. Atur surat nomor berapa? Surat tur antara surat tur dengan surat al qamar 53 puluh An Najem surat 53 di akhir surat. Kemudian vi itu sama unsakat surat yang sikok, mengenai unsikok, alin sikok. Nah, kemudian dalam surat apa lagi? Ikrab bismi robbi kaladhi khalaq surat al alaq. Tapi itu ada empat belas. Kalau yang memasukkan al hadz dua berarti jumlahnya berapa? Lima belas. Apa hukum sujud ini? Hukum sujudnya adalah sunnah. Jadi sujud itu... Saya buat ringkas. Uh, sujud itu ada dua macam. Ada sujud yang disyariatkan. Ada sujud yang tidak disyariatkan. Adapun sujud yang tidak disyariatkan. Berarti sujud kepada selain Allah. Itu adalah syirik, ya kan? Sujud kepada ibu. Sujud kepada bapak. Sujud kepada batu. Sujud kepada pohon, bulan, bintang, matahari. Sujud kepada bahwa kepada makhluk, iya kan. Walaupun itu Bapak Ibu tidak boleh sujud. Walaupun Bapak Ibu tidak tidak boleh sujud. Kalau mencium kaki kelihatan seperti sujud enggak ada masalah. Mencium kaki. Antum ibu berdiri, Anda cium kakinya, itu bukan sujud, mencium kaki. Paham ya? Beda dengan sujud. Kalau sujud berarti apa? Anda sujud di depannya itu haram. Tapi kalau mencium kakinya ibu, dengkulnya ibu, itu bukan sujud itu bukan sujud paham ya jadi bedakan sujud dengan mencium kaki kok seolah-olah seperti mencium sujud ya kan padahal itu mencium kaki bukan mencium kaki beda dengan sujud kalau sujud kepada selain Allah itu adalah harom adapun sujud yang kedua sujud yang disyariatkan sujud yang disyariatkan itu ada ada berapa ada empat sujud yang disyariatkan itu ada empat macam yang pertama sujud di dalam sholat Sujud yang ada di dalam sholat Baik itu sholat wajib maupun sholat sun Sholat sunnah Sujud yang kedua namanya sujud Atilawa at Yang ketiga namanya sujud Sahwi Yang keempat namanya sujud Syukur Jadi ada empat macam Sujud yang disyariatkan Sujud tilawa tadi apa? Sujud yang dilakukan ketika mendapati ayat-ayat as -sajidah. Kemudian sujud Sahwi adalah sujud yang dilakukan karena uh, lupa lupa terjadi kelupaan uh, di dalam sholat kalau sujud syukur sujud karena berterima kasih sebagai atas terhindar dari bahaya atau mendapatkan nikmat yang tidak berulang terakhir itu uh, dari empat dari empat sujud ini yang terhitung salat itu ada berapa? Yang masuk dalam kategori salat. Dari empat ini yang masuk dalam kategori salat, yang pertama sujud di dalam salat, iya kan? Yang kedua sujud sujud sahwi. Yang tidak ada khilaf kalau itu salat. Iya kan? Kemudian yang yang tidak ada khilaf kalau bukan salat. Sujud syukur. Adapun yang bisa di bisa di dalam salat, bisa di luar salat. Sujud tilawah, karena sujud tilawah di dalam solat atau di luar solat. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan sujud yang ada di dalam solat dan di luar solat dari empat macam itu hanya sujud tilawah. Berarti kalau hukumnya gimana? Kalau masuk dalam solat, berarti itu hukumnya adalah wa, wajib, ya kan? Karena sujud itu termasuk rukun, termasuk rukun solat tidak boleh ditinggalkan. Maka itu hukumnya adalah wajib. Adapun di luar solat maka itu adalah sun adalah sunnah seperti syukurul apa sujud tilawah di luar solat kemudian sujud syukur di luar sujud syukur itu adalah apa semuanya adalah sun sunnah ada jadi ya lihat hukumnya ya kalau di dalam solat semuanya itu adalah wajib tidak ada khilaf walaupun itu solat sunnah walaupun anda mengerjakan solat sunnah di situ ada sujud ya tetap hukumnya adalah apa wajib Bakok bisa ada wajib sementara sholatnya sunnah, ya kan? Kan begitu ya kan? Apa yang dibaca ketika sujud? Bacaan apa yang dibaca ketika sujud? Ya bacaan di dalam sujud. Bacaan sujud misalnya pertama Subhana Rabbiyal. Alah. Yang kedua subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Yang ketiga apa? Subhanakallahumma rabbana wa Allahumma rabbina. Yang keempat yaitu adalah sebagaimana yang ada di buku di situ tambahan yaitu apa? Sajadawajhiyal lati khalaqahu wa sakkasamaahu wa basharahu bihaulihi wa Atau itu yang keempat. Atau bacaannya Allahumma lakasajatu wa bika amanatu wa Sajadawajhihi yal-ladhi sakkasamahu wa basharahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau doa sujud yang lain, Allahumma tutani biha isra wa qtub li li indaka zakhara. Di buku ada semua ya kan? Di buku di halaman berapa itu? 149. Kemudian sujud syukur, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika mendapati nikmat yang tidak berulang. Ingat saya tambahkan, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika mendapati nikmat yang tidak berulang, atau terhindar dari bahaya yang tidak berulang, atau terhindar dari bahaya berulang atau tidak nggak ada masalah. Tapi kalau nikmat Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kan ada dua macam. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ada dua macam, ada nikmat yang berulang, ada nikmat yang tidak berulang. Nikmat yang berulang contohnya apa? Anda bisa makan, minum, iya kan? Bernafas itu kan berulang. Iya kan? Mencium, memegang, menginjak, apalagi? menghirup udara, iya kan? Mendengar, melihat, berpikir, iya kan? Kemudian apa namanya? bergerak. Ini nikmat yang apa? Nikmat yang berulang. Ya kan? Anda bisa melirik sana kanan kiri ke atas ke bawah itu kan nikmat yang berulang. Nikmat yang berulang. Bisa makan, bisa minum, bisa terus itu nikmat-nikmat yang berulang. Bisa belajar, bisa apalagi berlari, bisa tidur, itu nikmat yang berulang. Bisa bangun, bisa mandi, bisa nikmat yang berulang semuanya. Nikmat yang tidak berulang contohnya apa? Ha? Ha, itu nikmat yang berulang Pokoknya nikmat yang tidak berulang ya banyak Banyak juga ya Misalnya uh, Anda dapat hadiah undian uh, Anda mendapatkan undian 100 juta Misalnya Dapat uang 100 juta Karena Anda beli di Mirota Kampus Anda belanja kemudian dapat kupon Anda tulis nama Kemudian tiba-tiba Anda lupa uh, Anda ditelepon dapat undian di Mirota Kampus 100 juta misalnya itu kan nikmat yang berulang atau tidak ini? Enggak berulang, maka itu nikmat. Maka apa? Warisan itu juga nikmat yang, Begitu Anda dapat warisan, sejujurnya syukur. Kenapa? Karena itu nikmat tidak berulang. Apa mesti Anda dapat warisan dua kali, tiga kan? Enggak. Begitu Bapak meninggal ya sudah, warisan selesai ya kan? Ibu meninggal ya dapat, itu kan sendiri-sendiri. Maksudnya kan nikmat yang itu tidak berulang. Boleh jadi, boleh jadi Anda duluan meninggal daripada bapak, iya kan? Karena itu apa namanya nikmat yang tidak berulang. Seperti nikmat yang tidak berulang, warisan. Apalagi eh uh, undian. Hadiah, hibah misalnya. Anda dapat pokoknya nikmat itu tidak mesti besar, besar kecil dan itu nikmat yang tidak berulang. Tiba-tiba anda dapat beasiswa belajar di ah, belajar di Saudi Arabia misalnya, masyaAllah, ya kan? Belajar di Saudi Arabia. Saya tidak mengatakan belajar di Amerika, di Australia. Tapi anda bisa bisa belajar itu kan nikmat yang tidak berulang, ya kan? Bisa tembus itu biar dapat beasiswa itu kan termasuk nikmat yang tidak berulang. Maka ini sujud syukur. Atau terhindar dari bahaya di sepur selamat wah itu segera sujud syukur layan ya air jatuh anda masih bisa hidup Sandainya ya kan, ya kan? ini layan jatuh anda bisa hidup dan anda bisa selamat Yaitu sujud syukur belum tentu anda naik pesawat kedua kalinya hancur bisa hidup ya kan ya kan makanya itu adalah apa sujud syukur begitu anda selamat maka sujud syukur terhindar di sepur kok mestinya mati. Tapi kalau anda bisa selamat, itu kan berarti Allah telah menyelamatkan anda, maka syukur, sujud, syukur. Allahu taala. Dan sujud syukur itu tidak mesti, sujud syukur itu tidak sama dengan sholat. Jadi kalau bukan sholat, maka sujud syukur itu tidak mesti toharo, tidak mesti menghadap kiblat tidak mesti menutup aurat, itu boleh. Sujud syukur itu begitu anda dapat nikmat, anda dalam kondisi celana pendek ya sujud nggak ada masalah, tidak belum dalam kondisi wudhu nggak ada masalah. Dalam kondisi tidak menghadap para qiblat juga enggak ada masalah. enggak ada masalah. Karena bukan sholat. Bukan sholat. Beda dengan sujud tilawah. Kalau itu memang sholat. Maka tetap harus menghadap para qiblat. Tetap harus menutup awarat. Tetap harus sudah tohar. Tehwallahu ta'ala alam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Aku luka lihat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.